sekalian rahimakumullah zaman Bani Israel itu ada seorang ulama besar dia lagi jalan dicocok semut kakinya cedik tersinggung wah dicocok semut semut wani nyokot ulama dia tersinggung semut asem iki semut berani beraninya nyokot sikilnya ulama dia marah akhirnya ambil pelepahnya kurma itu bahasa jepangnya dibelarak <tik> ambil yang kering itu terus dibakar itu pemain oh semut itu dibakar ya langsung dapat teguran keras dari opo kamu berbuat dolin kenapa ya opo lewong yang bikin kamu cuma semut satu kok semut sekampung kok bakar semua itu saya nyokot ini semut siji lo kok semut sekampung kok opong kabeh yang kedua, yang berhak menghukum pakai api itu cuman aku, yang lain enggak boleh. Akhirnya dia gara-gara tolim -gara sama sumut itu dihukum Allah. Suruh tobat sama 13 bulan terus menerus baru diterima tobatnya. Jadi banyak yang dapat cerita Allah karena binatang, banyak yang di murkai Allah juga karena binatang. Allahumma shalli ala Muhammad ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing dia habis goreng pindang, kalau cerita zaman sekarang kayak gitu habis goreng pindang-pindangnya dicolong kucing dia marah itu kucing dikejar-kejar ditangkep terus dikerakek beberapa hari gak dikasih makan sampai kucing itu mati kelaparan dia dimasukkan neraka gara-gara kucing ya Allah memang kadang-kadang antik kayak gitu pernah dengar ceritanya Imam Hadim Al-Asyaq Namanya Kiai Hatim Al-Asam itu judukan Yang tuli sebenarnya enggak tuli, ulama mah tuli. Ndah. Itu dia diangkat oleh Allah jadi wali. Ceritanya kan gara-gara gini. Hatim Al-Asam itu punya toko kalau zaman sekarang ya kios toko percangan itu Punya toko percangan. Nah, satu ketika ada seorang cewek yang cantik, payu derogene neng dia. Kan aku baca ngomong ini lo, protokol protokol ngomong, kono jere pelecehan ayu ayu nengunno, aiki ayu gol di depan toko kono Ini dia ada seorang cembak cantik mau ketuk toko mau belanja. Waktu itu habis hujan, lagi jalan di depannya toko terpeleset ini perempuan. Sreck, dopro, klakson nenguni suaranya keras karena memang bokongnya agak gede. Kan volume entot itu tergantung ukuran bokong. Semakin gede ukuran bokong, semakin keras volume entotnya. Kalau bokong jeli ya. Lah <laughs> ini gede. Lah ini perempuan habis rujaan, habis pangkat pete lah, sambune enggak enak. Mambune pelpul selemut-selemut selendem-selendeng karo-karoan. Karena dia begitu ndomproh, prof terus baunya gak karu-karuan subhanallah, ini Hatem yang tahu tapi dia berusaha untuk kura-kura tidak tahu. kemudian setelah ini perempuan bangkit, wisin wajahnya ditutupi, bayangkan ada perempuan cantik, kentut di depan kiai eh, ya wisin pol ngentut ngarepi kiai misalnya kami bapak ada gentut ngarepi ngarepi biasa karena kamu layak untuk dipentut izin malu dia wajahnya ditutup ini atom pura-pura terus dia nanya imam Fatem beli apa mbak itu sambil malu dan menutup wajahnya dia ngomong beli gula mbak. apa dia pura-pura nggak -pura dengar gula apa ngomong yang keras ba aku nggak dengar beli gula maaf ba di sini nggak jual beras gula tidak jual beras pak kurak-kurak tuli ini akhirnya perempuan yang tadi malu luar biasa langsung dibuka kembali wajahnya Alhamdulillah berarti orang ini tidak dengar kentukku padahal Imam Adem bukan cuma dengar mambu meh semaput meh semaput Tapi karena dia menutup kemaluan. Eh menutup kemaluan? Menutup, menutup rasa malu tuh cewek. Soalnya diangkat jadi wali, jadi ongkos uang jadi wali gara-gara nuntut ya ini. Udah dipojok aja nggak percaya, ini lagi serius sih. Bujuk buka, enak apa. Lon be ajiji. Malah Allahumma shalli ala Muhammad.